اشهد ان لا la الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمكم الله اوصيكم نفسي بتقوى الله faqad fazal المتتقون كما قالوا في قران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan iman yang haq taqati Iman yang sebenarnya, bukan iman yang sekadarnya Iman yang tidak hanya dalam dimensi ritual Tetapi tercermin dalam spirit kehidupan Dalam memilih kepemimpinan, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara Karena hanya dengan iman yang demikian itulah Maka janji-janji Islam tentang rahmatan alamin Akan mampu kita rasakan bersama-sama Jemaah rahimakumullah. Pada pekan-pekan ini kita ramai-ramai memperingati 73 tahun proklamasi kemerdekaan. Secara seremonial kita memperingati proklamasi dengan pelbagai acara, agenda dan atraksi. Pertanyaannya, sudahkah kita mampu memaknai, memberi arti dan mengevaluasi? Sampai seberapa kemerdekaan ini mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita? Jika tidak, saya khawatir ramai-ramai kita memperingati tetapi kualitas keimanan dan ketakwaan kita semakin terdegradasi. Kenapa ini penting untuk studi banding? Karena rasanya dalam aspek kuantitas maupun kualitas ini sungguh tidak banyak yang kita banggakan. Misalnya dulu kuantitas umat Islam waktu saya SD itu 97 persen kalau nggak salah ya kira-kira 40 tahun yang lalu sekarang tinggal 85-87 persen kalau kemudian nanti aliran kepercayaan masuk KTP bisa jadi tinggal 80 persen lalu bagaimana tanggung jawab kita kepada para suhada yang telah membeli kemerdekaan dengan darah mereka? Kemudian kita melalaikan tugas merawat iman dan takwa bangsa dan umat Islam ini. Dari aspek kualitas juga tak banyak yang dibanggakan. Dulu 40 tahun yang lalu kita masih punya tokoh-tokoh yang keren dan militan dalam perjuangan. Ada Bung Karno, ada Hatta, ada Hamka, ada Natsir, ada Agus Salim, ada Safruddin dan semacamnya. Lalu kita sekarang punya siapa? Betul hari ini orang banyak orang pinter tetapi kemudian kebler. Banyak orang cerdas tetapi tidak punya integritas. Banyak orang kaya yang terpedaya. Banyak pejabat birokrat yang kemudian tersesat. Fenomena ini yang barangkali Allah ingatkan kepada kita. Waminna si khairun Wa in Dalam surah. Al-Hajj ayat 11. Dan dari sebagian manusia, ada orang yang menyembah Allah keadaannya marginal, puritan, terpinggir, tersisihkan, tertinggal. Cirinya apabila dia tertimpa kebaikan, hatinya bahagia, sejahtera. Tetapi apabila tertimpa musibah, wajahnya, mukanya mudah berpaling kepada Allah, berbalik. Nah berpaling ini ada yang macam-macam levelnya Ada yang murtad Ada yang sampai kufur Ada yang kemudian maksiat Ada yang kemudian istirahat dalam perjuangan dakwah Aktif di gerakan dakwah kok gini-gini aja nggak ono apa-apa nih ya? Akhirnya dia capek lah ya? Dakwah kok ono apa-apa nih lillahi Kalau dakwah lillahi ta'ala terus hasilnya Fa Insyaallah kan begitu ya. Ada yang begitu Berpaling Nah Saya kira situasi ini harus kemudian kita evaluasi. Mengapa kok bisa terjadi ini? Tesis saya adalah kita tidak serius memikirkan soal kepemimpinan. Hal yang penting dan dipentingkan zaman Rasulullah. Tetapi kita tidak serius bagaimana memikirkan kepentingan dalam kepemimpinan dalam perspektif Islam ini. Para tokoh sadar. Ada namanya sebagai Pareto Kepemimpinan Bahwa nasib sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah provinsi, sebuah keluarga 80% ditentukan siapa pemimpinnya Sisanya baru yang lain-lain 80% siapa pemimpinnya Oleh karena itu sering kita dengar ungkapan Segenggam kekuasaan oleh pemimpin yang amanah Lebih Memberikan daya ubah yang signifikan Ketimbang sekeranjang peraturan Nasihat atau pengajian Yang dilakukan oleh para dakwah Contoh yang paling gampang adalah Bagaimana Jakarta Kalaupun ada misalnya FPI Bergabung dengan para da'i Demo untuk membubarkan Alexis dan Diamond. Kira-kira tambah bubar atau tambah gegeren sama primat. Tetapi dengan tanda tangan Ami Sandi selesai masalah hanya dalam 1-2 pekan saja. Surabaya, ada wali kota yang menurut saya luar biasa. Seandainya ada seribu da'i ceramah selama 100 hari mohon maaf di Komplek Doli. Kiro-kiro tambah ramai atau tambah selesai? Tambah ramai. Tetapi tanda tangan wali kota yang toh nyowo berani mati selesai. Urusan kompleks kemaksiatan yang terbesar di Asia Tenggara itu. Ini pemimpin jauh lebih signifikan merubah ketimbang kita puluhan tahun berdakwah sampai berbusa-busa. Tetapi juga tidak meninggalkan daya ubah yang signifikan. Teori ini tetap berlangsung diteliti oleh Kalses dan Posner dalam sebuah penelitian di 10 negara maju mengapa mereka bisa maju. Dikaitkan dengan presiden pemimpin pilihannya. Penelitian ini serius selama 15 tahun atau 3 kali pemilu. Ternyata mereka cerdas memilih pemimpin dengan cara yang serius. 88% lebih memilih kriteria adalah honesty atau jujur atau bahasa Arabnya sidik. Nomor dua, urutan kedua adalah visioner, bahasa Arabnya adalah amanah. Nomor tiga, pemimpin yang kompeten, bahasa Arabnya adalah fatonah. Dan berikutnya adalah yang inspiring, yang komunikatif, yang partisipatif, bahasa Arabnya adalah tablet Itu 67%. Jadi, mengapa mereka maju Mereka cerdas memilih pemimpin yang integritas Sidik, amanah, tablik, fatonah Mengapa kita nggak maju-maju? Pasti kita tidak cerdas memilih mempersiapkan pemimpin yang berintegritas Jamaah rahimakumullah Kalau seandainya Ada 500 tokoh pemimpin seperti Ani, seperti tokoh kita yang di Surabaya ini. Saya kira selesailah Indonesia ini untuk mengantarkan negara yang akmur dan berkeadilan. Kenapa hanya dua? Kenapa nggak lebih dari lima orang? Sekali lagi, karena kita tidak serius mempersiapkan pemimpin yang berkualitas. Kalau ribut-ribut soal Capres dan Cawapres yang baru keluar tadi malam, saya kira contoh kasus betapa kita tidak serius mempersiapkan pemimpin negara ini segera menyalahkan UAS misalnya yang tidak siap gimana mendorong dari wapres kok hanya dua minggu sebelum peristiwa ya mampu oke okay, pinter Oke okay, tetapi kesiapan mental Saya kira tidak semua siap memasuki dunia politik yang penuh dengan intrik itu Saya pun pernah dilamar empat partai Tetapi enggak senyum, enggak datar Enggak suka sama sekali Karena enggak siap mentalnya Nah itu menandakan ketidaksiapan Masa urusan negara dipikirkan hanya satu bulan Hanya dua minggu itu mencerminkan ketidaksiapan Kalaupun ada yang jadi Itu hanya karena kecelakaan Karena kebetulan Maxwell mengatakan pemimpin itu lahir karena tiga hal Yang pertama Karena keturunan itu hanya 10%. Karena krisis muncullah heroisme itu 10%. Tetapi dipersiapkan 80%. Nah kita belum memambilkan 80% mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas ini. jamaah rahimahumullah. Kalau kita mau jujur belajar dengan sahabat, Rasulullah dan para sahabat dikenal sosok yang mempersiapkan kepemimpinan dengan perfek dengan paripurna. Rasulullah dikenal di seluruh antero dunia, ya diakui kepemimpinannya oleh penulis Yahudi Michael Hards, satu di antara seratus pemimpin dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah Rasulullah nomor satu. Kemudian Rasul ini mempersiapkan kader-kader pemimpin yang luar biasa. sehingga Rasulullah tidak meninggalkan mewariskan harta tidak mewariskan kerajaan tidak mewariskan kesultanan tetapi mewariskan sahabat yang berkualitas pemimpin sehingga dalam waktu beberapa tahun saja Islam sudah meluas sampai ke Persia, sampai ke Romawi Timur, Bizantium ya, yang hari itu menjadi super powernya dunia, dikuasai oleh Heraklius, tunduk pada saat pemerintahan khalifah Umar bin Khattab di bawah peperangan Yarmuk dipimpin oleh Khalid bin Walid kira-kira 4 tahun setelah Rasulullah wafat keren karena apa kader-kadernya adalah yang dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya itu Muhammad Al Fatih Yang mampu menamakan Konstantinopel juga tidak lahir demikian saja. Meskipun dia anak Sultan. Tetapi dipersiapkan Hafid al-Qur'annya oleh seorang ustad. Bahasanya menguasai enam bahasa. Sejarahnya menguasai strategi taktiknya. Dipersiapkan. Sehingga beliau di usia yang sangat muda. Mampu memimpin 250 ribu tentara. Menaklukkan Konstantinopel. superpower saat itu. Demikian juga Erdogan di Turki. Lahir dari seorang pejuang yang kemudian penjaga pantai di Turki saat itu. Erdogan mestinya akan menjadi pemain bola. Disebut dengan Sheikh Power Erdogan. Tetapi ditegor oleh ayahnya. Wahai anakku, dunia ini hidup ini terlalu pendek untuk bermain-main dengan kulit bundar. Terlalu pendek untuk hanya main bola. Masuklah ke dunia leadership, dunia kepemimpinan untuk membenahi negara ini. Jadi pemimpin dari waktu ke waktu dipersiapkan. Bung Karno, Samun dan siapa dididik oleh HOS Cokro Aminoto. Tidak ngelundung begitu saja. Jamaah rahimahumullah. Oleh karena itu saatnya kita memikirkan kepemimpinan. Kalau kita tidak tertinggal termarjinalkan seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 11 tadi. Siapa yang bertanggung jawab saya kira sinergi antar masjid saatnya untuk serius melahirkan pemimpin, pemimpin bangsa. Kenapa perlu sinergi jujur hari ini sulit melahirkan pemimpin? Kenapa frase demokrasi yang mengunggulkan popularitas Ini menyulitkan kita semuanya. Mengapa? Karena biasanya kalau orang populer itu tidak punya integritas. Tokoh-tokoh ulama yang punya integritas biasanya tidak mempunyai popularitas. Gara-gara ini maka calok kita dikuasai oleh artis se se sejumlah hampir 30%. Persen. Istilah kita ada selebritas, se selebritisasi politik. panggung politik menjadi panggung artis atau panggung dangdut. Saya bukan mengecilkan arti beliau, tetapi untuk arena uh, audisi lagu bolehlah. Ini bicara undang-undang, ini bicara anggaran, ini bicara negara ke depan. Masa dipikirkan oleh sekian artis dan berapa preman kemudian. Ini kan naif. Oleh karena itu sulit sekali lagi untuk menemukan sosok yang integritas dan popularitasnya unggul kapasitasnya unggul dalam sosok yang bersamaan itulah makanya saatnya masjid melahirkan tokoh-tokoh integritas bersinergi untuk mempopulerkan dengan media sosial dan macam macam jika tidak jika tidak jangan salahkan kalau lahir memimpin-pemimpin polesan produk simulakra Apa artinya? Banyak orang-orang yang tidak jelas bibit, bobot, bebetnya. Kemudian digarap dengan teknologi simulasi namanya simulakrap. Apa itu? Sebuah industri politik yang melahirkan pemimpin melalui proses pencitraan yang sangat masif dan sistemik. Sehingga yang dulu enggak jelas siapa dia bobot-bibit-bobotnya. Tiba-tiba seperti anak Tuhan yang turun dari kayangan. Orangnya hambel, dermawan, bla bla bla bla. Sehingga membuat terkesima semua orang dan kemudian memilihnya. Setelah beberapa tahun kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kita semua merasa tertipu. Loh siapa yang menipu? Yang menipu Anda adalah Simulakra. Simulakra. industri politik yang pencitraannya merubah jadi hak menjadi batal abu-abu menjadi terang ya fakta menjadi citra dan seterusnya dan seterusnya Itulah yang kemudian menipu kita. Sekali lagi, kalau kita tidak melahirkan pemimpin yang berkualitas, punya integritas, kapabilitas, kemudian kita dorong popularitasnya, maka akan hadir pemimpin-pemimpin yang tidak punya integritas, tetapi kemudian dipopulerkan oleh industri simulasi atau simulagram tadi. Sekali lagi, mengapa masjid? Menurut himat kami kalau orang mejitan jadi pemimpin Itu istilah saya kriteria munafik coret Munafik coret Kan paling sulit munafik dan tidak munafik ini Kenapa munafik coret? Ida kamu ila sholati kamu kusala Orang munafik itu kalau diajak salat dan masjid aras-arasan Wabil khusus salat isa dan salat fajar Kalau orang ini sergeb ke masjid Pastilah bukan orang munafik. Tinggal mencari siapa di antara orang ini yang mempunyai integritas, popularitas, kapabilitas untuk didorong menjadi pemimpin. Mengapa masjid? Karena di masjid ada komunitas lintas jamaah, lintas partai, lintas profesi, lintas kasta, lintas pelbagai orang yang saya kira Kekuatan sinergi ini mampu mendorong, mampu mendorong seseorang yang tidak populer menjadi populer. Tentu saya tidak berambisi untuk harus pemimpin ABCD. Paling tidak dari masjid ini melahirkan Kalau di kampung ketua RT, ketua RW, ya kemudian apa kepala desa atau lurah. Kalau di kampus ada dekan, ada kajur, ada rektor. Kalau di kepemimpinan ya ada wali kota, ya ada gubernur. Semua kita harapkan lahir dari masjid. Apa mungkin? Saya kira sangat mungkin. Baru saja sejarah memberikan. Kepada kita, Konon Anies Baswedan itu dilahirkan, diusulkan pertama kali dari Masjid Sunda Kelapa di Menteng Setelah diketahui, satu integritas, kedua kapabilitas, ketiga elektabilitas, ketiga popularitas Dan keempat khusus Indonesia ada kriteria berikutnya, memelas, nah itu khusus Indonesia, memelas Semua presiden lahir dari memelas telah dibuli oleh penguasa-penguasa sebelumnya, dan ini juga ada memelasnya digoreng lahirlah itu dan kemudian ketika umat Islam sudah bersatu Allah menyempurnakan hal yang terasa tidak mungkin ternyata mungkin dan menangnya pun saya kira telah. Jami'ah rohimakumullah sekali lagi itu yang harus dilakukan oleh kita jika kita tidak melakukan maka Jangan salahkan siapa siapa kalau republik yang telah dibeli dengan darah para ulama ini dipimpin oleh orang-orang non mejid oleh orang-orang munafik politisi yang tidak peduli kepada urusan umat Islam. Kita rasakan dari pilkada ke pilkada kita disodori pasangan calon satunya ranggenah sisanya rapatek genah. Kita milih mana? Rapatek Ngenah. Hasilnya seluruh tatanan aturan Rapatek Ngenah. 2019 ada pemilihan pemimpin. 2020 ada pemimpin L1 Surabaya. Kalau sampai pemimpin Surabaya atau Indonesia dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, saya kira kita ikut berdosa karenanya. Saya kira kita ikut berdosa karenanya. Mudah-mudahan renungan singkat ini mengingatkan kita bahwa demikian puwenting makna kepemimpinan dalam memberi daya ubah, daya umkit terhadap perbaikan ketimbang gerakan dakwah yang bertahun-tahun kita laksanakan. sampai berbuih-buih mulut para ulama para tetapi hasilnya tidak signifikan. Barakallahu li walakum bi Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'u alim. Aku lu qauliha li walakum. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law la أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد جمعرخ مقم الله قال لو لا أحد يمّن من يذكر الله من waktu الله من يذكر الله من يذكر الله من يذكر الله من يذكر الله من يذكر الله من يذكر Tahun 2024 kita akan geragapan lagi. Ya, kita akan geragapan lagi seperti pekan lalu di dalam memimpin, memilih pemimpin siapa yang layak dikompetisikan dengan calon-calon yang lainnya. Ingat omongan saya, 2024 kita akan melakukan hal yang sama, tidak siap lagi, tidak siap lagi, tidak siap lagi. Jujur iya. Maksen masuk akal karena memang kita tidak pernah mempersiapkan. Dan sebetulnya mengapa saya pemimpin, saya pingin ada jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Bahwa, Surat Hud ayat 117. Dan dia Tuhanmu. Tidak akan menghanturkan suatu kaum, suatu negeri dengan zalim. Kalau ahlinya orang-orang yang muslihun. Artinya ahlinya bukan soleh untuk dirinya sendiri atau ahlinya pemimpinnya adalah orang-orang yang muslih. Yang berbuat untuk rakyat, untuk umat. Tidak selamat dewe tetapi selamat. Untuk umat dan bangsa Indonesia Pemimpin yang demikian itulah Yang akan dijamin oleh Allah Negeri ini tidak dihancurkan oleh Allah Kalaupun kemudian ada gempa yang kemarin Saya khawatir ini bagian dari ujian Allah Alhamdulillah Masjid Al-Akbar menghimpun dana untuk itu Dan sekali lagi memang sangat diperlukan Saya baru tadi pagi mendarat dari Lombok Kemarin siang habis mendarat langsung disambut gempa lagi 6,2 skala Richter. Agak keras guncangannya karena tidak horizontal tapi vertikal. Vertikal itu kayak panjangan ngebat nih karpet. Wet, begitu. Sehingga buahnya yang kemudian hancur dan kemudian di Lombok Barat ada tiga meninggal dunia. Siang itu saya putar-puter seperti kota mati seluruh toko tutup semua sampai malam. Seperti kota mati. dan trauma yang tidak bisa dihindari. Apa traumanya? Meskipun rumahnya tidak hancur, mereka takut tidur di rumah. Semua tidur di tenda di halamannya. Bupati dan keluarganya pun tidur di tenda di luar dan dinginnya minta ampun. Dinginnya minta ampun, mediding kata orang begitu. Trauma sampai kapan? Ini yang saya kira kalau suasana ketakutan itu terus ini menjadi penyakit jiwa tanda petik yang tidak menyehatkan kita semuanya. Saya khawatir ini ini ujian dari Allah. Konon seperti sudah seperti kiamat. Dikau uh tsunami tsunami air naik uh anak istri mobil ditinggalkan semua. Jadi ingat ayat Allah bagaimana? cerita waktu ya waktu tinggalkan semua ketika sudah dibilang enggak ada tsunami baru ibu lho di anakku di bojoku di omahku, baru kelihatan semua subhanallah maka kalau kemudian Masjid Akbar membuka donasi untuk itu monggo yeah. makanan minuman selimut sarung terpal alas itu sangat masih amat sangat diperlukan teman-teman yang kirim ke bagian pos Lombok utara terdepan itu sering dijarah. Dijarah itu bukan berarti Dia sudah kelaparan. Yang diopeningkan utara. Yang dilewati itu tidak bagian-bagian. Dihentikan, diminta. Karena sudah nggak tahan mengahan kelaparan. Karena tidak ada toko buka. nggak ada toko buka. Itu yang membuat saya kira sepantasnya kita berdonasi untuk hmm. sekali lagi tidak soleh untuk diri kita sendiri, tapi muslih untuk kemaslahatan pulau, negara, bangsa, umat di sekitar kita اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه وهو يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سامع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اسراما حملته addina mi Kobelina Rob Wa tuhamil na mala to nabi, Waang Anna wag firlana warhamna onang mawala na funngsyon alkomil kafirin. Reban la tuzikkulu bana baada inna ka anal wahab. Robbanhapla na min Azwaajina wadur riyaati na kurro taun, imama Rabbibi joali moki massol ha minturati Robban watakkopbal tua, Reban ati na fituniya Hasana wafil ahirati Hasana, Waki naadaban Ya Kafar ya Rabbil Alamin, Subhanahu Wataala Rabbika Rabbil Izat ya Amal Yusifun, Wassalamu Alaykum Warahmatullahi Rabbil Alamin. Ibadah Allah, Inna Lillahi wa Inna Lillahi Taala. Idul Gubran Fashwa Wal Munkar, Wal Baqi. Yang itu Kum,